Kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk di masyarakat, bilangnya selalu saya taruh di mana muka saya. Meskipun tangannya penuh orang, tangannya yang mensuri, tapi dia tidak bilang saya taruh di mana tangan saya. Tapi saya taruh di mana muka saya, karena muka ini adalah representasi dari pemerintah di Anda. Jadi, maka kalau bikin KTP harus jujur saja. Dan kalau kita ambilkan Pakul Hamzin itu pasti yang kita lihat adalah wajahnya Pakul Hamzin kecuali kalau memang yang ada itu macam-macam. Contoh <nge -manyanya> lain lagi, -lagi kan, yang kita ingat kan wajahnya tapi atomnya ini kan. Masalah <teki> ini Nusantara <nge -manyanya> itu mata atom masing-masing kan. Tapi bahwa ini asyik jadi surjo salat puasa sebenarnya cara akhlak sehari-hari termasuk sampai mempelajari porsi ini ya. Sampai ketika Misalnya Assalamualaikum kan Itu bukan sistem sosial Transaksi saya bilang Assalamualaikum Saya menawarkan Kerjasama keselamatan dengan Anda Artinya kalau kita jualan Sampai punya Ojek, punya motor Saya ngejek Saya akan menyelamatkan motor Anda Dan memberi seteran kepada Anda Anda juga akan menyelamatkan saya Kalau saya iknain apa-apa oleh Oleh berapa-apa berapa, dan sebagainya Jadi kita ber Assalamualaikum And it can happen not only between my husband and I, it can happen between the SBI and the Rakyat, the DPR, the Ministry of Health, the Ministry of Health It can happen as a result of Assalamualaikum Because the world is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu alaikum And that's what it is So that's one of the systemic process There is a social process setelah transaksi terus terjadi e, penciptaan dan perundingan mengenai aturan main konstitusi, hukum, perda, e, apa asal-pasal dan sebagainya kepermajaan bahwa untuk supaya kita sebagai satu kumpulan mukminin orang-orang yang menikmati keamanan, keamanan hidup dan juga keamanan, keamanan Hati, kohesia, keamanan beras, keamanan hati, keamanan akwa, keamanan imam, keamanan segala macem itu bisa melakukan, sistem kita bisa men-transformasikan antara rahmat dari rahmat Allah menjadi daroka karena rahmat sama daroka, harus kita cari lagi nih harus kita cari lagi kita kan serah bukan sama-sama ini masalah oh, pokoknya kalau khair ya baik, makhruf ya baik baik, baik, baik, o, alir, baik, baik semua semua. dari Jadi kita kita kita Kita tidak tidak mengerti persis mana mana mana mana mana kalau kita lihat sample, itu kita bisa menganalisis coba malam ini tradisi untuk യ ആല ഭാസ മാ ചാ unsur. Ana kuasa telah menyatakan tad titik kuasa itu pada ayamora pada saudia pada yang lain-lain. Ada Kalau saya kursin soal itu. Asalamualaikum. Rahmat itu kan karena dasar jinna arsalaka rahmatan lil alama. Rahman wa ma arsalaka illaa rahmatan lil alamin. Artinya itu satu konsep universa Duslaq itu diandilkan dari hendak tahanah Allah untuk menjadi kemasalahan bagi apa saja di awal ini dari sungai, gunung, hutan, manusia, binatang, e ekosistem ya. kalau di Sydney, Australia itu kalau untuk dapati MB itu Anda dipersyarahi harus tanam koden ini sekian e biji dengan jarak sekian meter karena sudah ada penataan anggota di mana dibirikkan pohon ini dan tidak boleh pohon itu itu. Di Indonesia, di MP tidak ada hubungannya sama lingkungan hidup. Di MP hubungannya sama seberapa cepat Anda memproses dengan tindakan suduran hukum dan sedini-dini nanti. Nah, itu yang disebut asmaul nah, malik di sini sebenarnya. Rahmat itu tuh maling koruptor Itu sama sekali tidak dihajar korupsi terus untuk merauh dan naik gaji Menai gajikan banyak orang terus dia dipuji-puji orang gimana-mana Itu sama sekali juga tidak diatampani Omg itu rahmat Jadi kalau sampai menyuruh duit terus sampai pakai untuk beli soto gebrat Itu enggak terus soto gebrat kan jadi rasa enggak-nya enggak terkena enggak, enggak, enggak, enggak, enggak juga Jadi barang yang dulu lihat itu tidak ada Jadi sekarang kalau tidak percaya nanti pulang dari sini cari barung coba curi ayam goreng tetap enak apa enggak nah enak tetap enggak tidak ada bedanya padahal mereka enak kan cuman dia lebih lebih lagi rokok itu enggak bisa beda daripada kalau di sendiri ya kan kira-kira gitu nakal rokok is something different peroket is something different peroket Tuhan dia mengheraskan persahabatan-persahabatan syar'i dan mahabbah dengan Allah. Orang tidak semua dapat barokah, orang bisa dapat gaji besar belum tentu jumlah barokahnya sekian persen dari semua gajinya. Itu ini bisa kita panjang di ada syasus mengenai barokah. Tapi ini pina kalau kamu berpikir kalau cari rahmat enggak usah masih sama. Dan seso aplikasi rahmat adalah wong ada aplikasi, malah aplikasi But if not, it is a special thing Okay, I will return to prayer Prayer Inshak in ainyi This is what I am learning about, I am not going to study I am short short I am not going to say that So it is to support Jadi kuasa itu dimulai pada waktu yang rusak Disitulah yang harus disebut niat Niat itu bukan Wai tu shouma beboi Anadha iva ruti sya Itu ya gak apa-apa untuk budayanya Tapi kalau itu tidak masuk sini Tidak ada masuk sini ya terus Menjadi bukan niat Tapi nyanyi yang nyanyi Seperti di TV kalau itu I love you Nah itu kejadian kebudayaan tadi menjadi pertentangan. Fa qira'ah bisa menjadi entertainmen. Orang baca Quran hanya sangat bagus. Fokusnya dia bukan menikmati kehusyukannya dengan Allah, tapi dia menikmati dari seannya suaranya dan panjangnya rafasnya dan membayangkan betapa orang-orang itu akan memuji panjangnya suara dan bibirnya Allah. Dan begitu. Saya tidak bisa menunjuk tetapi bisa memberikan seperti itu. Nah pada saat Itu dengan hati seperti itu dia sebenarnya bukan mengaksi dia sedang menyanyi dia sedang menyanyi makanya kalau di teman-teman maknya ada bedanya baca sholawat dengan menyanyikan sholawat dengan bersolawat itu ada bedanya seperti kalau dalam main drama ini mohon maaf, kalau dalam drama misalnya raja, orang nomor satu salah drama, benar-benar kalau lakunya kita ambil belet dari sikerspil tingkat pertama sama dengan 3 jam orang. Pertama, Rendra berperan sebagai hamba. Kalau mau naik tadi Rendra menjadi hamba. Sudah kita, sudah kita memahami bahwa syahmu itu di tauhid, ya, lebih, lebih, lebih, lebih, tau lebih wakif. Di atas lagi, Rendra adalah hamba. Sudah tidak ada Rendra dan ada aturan hawal masjid ini ngaturannya tapi lebih dominan hawal kalau tau paling tinggi dikannya ibarat saya kenal bin al-tholib di Bani Sulafah yang lain itu yang dimanggu itu hawal sudah enggak ada aturan sudah enggak ada pemeran dan peran adalah ikon yang dan hawal dan itu berarti itu yang kalau orang kan disebut manggalang al-qur'an pasti Manunggari Kaulur Busti itu bukan saya ke Gunung-Galung-Gun Begini terus Allah datang Wahai A'inu Ada apa kakuran yang kau mencari itu Enggak, enggak, enggak, enggak gitu Yang selalu Manunggari Kaulur Busti itu Manunggari itu bahasanya Taufi Wahadhan, wahidhu Wahidhan Tergantung konteks apa Mau menerapkan tafsirnya ആ ഫേദ <mach>